Saat ini kami telah tersambung dengan CEO Auto 2000, Jojana Jodi. Pak Jodi, apa komentar Anda? Ya, kalau secara industri sih memang bisa menekan. Karena sekarang kan alternatif orang-orang yang DP-nya kurang itu kan dia cari ke syariah. Cuman, seri A ini kalau untuk kendaraan saya, yang Toyota itu kebetulan kita sih memang nggak banyak pakai. So, untuk kami sendiri... Pemberlakuan Syariah mungkin tidak banyak efek, tetapi untuk merek-merek lain kalau mereka memakai ya, saya nggak tahu datanya berapa, itu pasti akan punya efek lah. Cuma efeknya besar atau tidak kita juga belum begitu tahu gitu. Tapi kalau melihat pada pembatasan minimum DP pada pembiayaan konvensional yang sudah berlaku, seperti apa dampaknya pada penjualan, Pak? Ada, kan kemarin ini kalau saya lihat pergerakan, kan kendaraan saya tipenya macam-macam Kalau tipe yang kendaraan yang middle low itu seperti Avanza itu ya Itu kan memang kebanyakan beli dengan tipe murah Kalau yang itu ada pengaruhnya, kalau saya lihat sejak diberlakukan SPK perharinya itu turun Kalau ditanya berapa persen, ya kira-kira turunnya dari total sebelum berlakuan kira-kira 10 persen Kalau ditanya wilayah yang kena mana, wilayah yang pinggiran kebanyakan jadi tipe kendaraan yang kena itu adalah tipe Avanza, kalau kendaraan-kendaraan yang harga lebih mahal seperti kijang dan sebagainya itu tidak ada pengaruh. Karena memang base customer-nya kan income dia sudah besar gitu ya. Kredit untuk dibatasin masalah DP itu tidak menjadi pengaruh lah. Tapi kalau kendaraan dengan harga 150 juta atau 175 ke bawah, itu kemungkinan besar kena pengaruh. Lalu strategi apa yang diambil industri agar tidak mengganggu penjualan, Pak? Kalau DP ini kan kita nggak bisa siasati, ya nggak? Yang kita bisa lakukan adalah ya kita bikin paket dengan tenor yang lebih panjang, ya. Bunganya lebih kompetitif supaya cicilan itu bisa rendah, gitu. Sehingga kalau customer tetap mau, ya dia mesti punya tugas kumpulin DP dulu. Nah, cicilannya kan sudah jauh lebih murah dari sebelumnya, gitu loh. Ya, hanya itu yang bisa kita lakukan. Karena DP kami nggak bisa utapik, gitu Rencana aturan ini ditujukan untuk mencegah potensi bubble dan menurunkan angka NPL. Bagaimana Bapak melihatnya? Kalau saya lihat syariah ini tidak akan bisa banyak mendukung karena syariah ini kecil kan. Sekarang yang banyak manfaatin syariah paling motor. Kalau mobil sih saya agak daub, karena syariah bagaimanapun kan bunganya lebih besar. Sekarang masyarakat kan tinggal milih kan, dia mau DP-nya dia harus siapin dulu lebih besar atau nanti cicilan dia yang lebih besar. Kalau saya sebagai konsumennya logik, lebih baik saya tunda saja dulu. ...kumpulin DP, nanti cicilan... ...yang penting kan cicilan sebenarnya. ya enggak Cicilan itu mempengaruhi kehidupan kamu 3-5 tahun. Kalau DP ini kan ya one time investasi gitu ya. Jadi kalau dilihat pemberlakuan itu karena bubble... ...ya bukanlah. Saya lihat di industri ini bubble sih belum gitu. Karena kredit non performing loan di otomotif itu masih kecil. Di kertas sendiri kalau saya cek itu baru 0,5%. Ya, jauh lah di perbankan oh, oleh pemerintah kan. Pemerintah takut kalau kredit bad debt itu kira-kira 4-5% gitu ya. 4 atau 5%. Saya tuh baru 0,5. Jadi itu sangat tergantung pada fase industri ya. Ada saran lain Pak kepada Bank Indonesia atau pemerintah terkait rencana ini? Ya, kalau misalkan BI mau, kan BI kan pasti pandangan makronya lebih tajam ya. Di luar memang kami melihat Eropa krisis ini kan pasti akan mempengaruhi kemana-mana. Jadi kalau BI berjaga itu oke. Okay. Nah yang perlu diperhatikan adalah instrumennya itu jangan dikunci semua gitu. Karena bagaimanapun kan ekonomi itu kan masih tetap berjalan. Jadi kalau konvensional bank dan sebagainya sudah dinaikin, kalau dia mau naikin lagi ke mana diimplementasi ke syariah, syariah ini mungkin dicari timing yang tepatlah, jangan langsung cepat-cepat. Karena nanti yang paling kelihatan kan motor ya. Kalau mobil kan belum belum terjadi penurunan yang signifikan. Tapi kalau motor udah jelas, dalam 8 bulan ini aja udah turun. Hampir berapa tuh? 20 persen ya, 15-20 persen ya. Itu adalah efek langsung karena dari yang traditional bank itu yang ditutup gitu. Nah kalau syariah ditutup lagi ya itu bisa efeknya lebih besar lagi gitu. Demikian CEO Auto 2000, Jojana Jodi. Saya Wendy Lim.